Halo semuanya, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Apa kabar ya kamu? Semoga kamu dalam keadaan yang baiknya kali ini Dan saya sangat senang sekali, kenapa? Karena hingga detik ini semakin lama semakin banyak orang yang alhamdulillah terbantu dengan motivasi-motivasi yang saya ciptakan Yang saya berikan kepada kamu di channel Pagar Kehidupan yang ada di Youtube ini Nah saya ucapkan terima kasih banyak buat kamu semua karena kamu sudah mau mendengarkan audio motivasi saya Dan saya pun bersyukur kepada Tuhan karena apa yang saya berikan ternyata bisa menolong banyak orang Juga mungkin kamu penggemar setia dari pagar kehidupan, penggemar setia dari saya Aryan Surya Sebagai sahabat kamu setiap saat kamu mendengarkan audio saya Nah sebenarnya saya membuat video atau audio kali ini terinspirasi oleh kamu Betul, terinspirasi oleh para pendengar setia dari pagar kehidupan yang mana mereka sangat mengimpikan atau menginginkan kira-kira bagaimana ya caranya supaya saya bisa setiap hari, betul, setiap hari mendengarkan audio motivasi dari Aryan Surya atau pagar kehidupan. Apakah kamu juga termasuk ke dalam orang yang mungkin Alhamdulillah terbantu dengan audio saya yang saya bagikan kemarin? Dan kalau memang kamu terbantu, saya mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur karena niat saya untuk membantu kamu terlaksana. Nah sekarang bayangkan. Kalau dengan materi yang saya berikan kepada kamu di YouTube saja kamu sudah terbantu, bayangkan, coba kamu bayangkan bersama saya, bagaimana seandainya saya tiap hari, selama 30 hari, ada dalam hidup kamu. Coba bayangkan, setiap saat kamu membuka email, saya mengirimkan audio kepada kamu, berupa audio motivasi seperti ini, dan kamu bisa mendengarkannya di mobil, di busway, atau di kendaraan umum sambil kamu bekerja, dan kamu termotivasi setiap harinya dengan suara saya. Apakah itu yang kamu inginkan? Kalau memang itu yang kamu inginkan, selamat, ini adalah kabar gembira untuk kamu. Kenapa ini adalah kabar gembira? Karena saya akan menjadi sahabat kamu selama 3 puluh hari ke depan, setiap hari. Betul! Kalau pada dasarnya saya suka memberikan video tapi tidak bisa ditebak kapan waktunya, sekarang saya bersedia menjadi sahabat kamu full selama 30 hari, setiap saat, setiap hari, bahkan setiap pagi ketika kamu membuka email. Bagaimana caranya? Saya ingin agar kamu menjadi sahabat saya, tapi saya pun tidak mau memaksa. Karena pada dasarnya, jujur, apa yang saya tawarkan ini memasang harga. Betul, saya memasang harga. Namun, karena saya memang mencintai kamu, saya memberikan kamu uji coba 5 hari. Saya sebelum menjual apa yang ingin saya jual ini, saya ingin memberikan kamu uji coba. Kalau kamu memang betul-betul mencintai produk saya kemudian kamu sudah mencobanya selama 5 hari, masa uji cobanya kamu sudah lewati, kemudian kamu tetap mencintai produk saya, kamu baru bayar. Betul. Jadi saya akan memberikan sebuah produk berupa audio selama 30 hari via email kepada kamu dengan suara saya seperti ini, dengan suara saya memberikan motivasi-motivasi kehidupan yang berhubungan dengan percintaan, karir, keluarga, spiritual, kesehatan, dan lain-lain selama 30 hari ke depan. Namun, sebelum kamu mendapatkan 30 hari, saya ingin kamu mencoba. Betul kamu akan saya beri uji coba 5 hari gratis tanpa biaya apapun, cukup hanya dengan kamu mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri di email yang saya berikan. Setelah kamu mendaftarkan diri di email yang saya berikan, kamu akan saya berikan 5 hari full gratis audio motivasi dari saya setiap paginya. Gimana? Apakah itu menarik? Kalau memang itu menarik, silahkan daftarkan email kamu ke email daftarpagarkehidupan Sekali lagi, daftarkan diri kamu di email daftarpagarkehidupan Tuliskan di situ kalimat di dalam email, izinkan saya mencoba Nah, ketika kamu mengirimkan email, saya akan langsung mengirimkan audio kepada kamu selama 5 hari ke depan Setiap paginya, gratis Nah, setelah di hari kelima, kamu tetap mencintai produk saya, baru kamu akan saya tawarkan produk yang saya jual dengan harga khusus buat kamu selama 30 hari ke depan. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik? Dan kamu ingin melakukan uji coba dulu selama 5 hari, apakah benar-benar audio saya bisa membantu kamu atau tidak? Silahkan, daftarkan diri kamu sekarang di email daftar pagarkehidupan.gmail.com dengan kalimat izinkan saya mencoba maka pada saat itu juga saya akan langsung mengirimkan audio selama 5 hari kepada kamu sebagai uji coba kalau kamu tetap jatuh cinta pada saya dan kamu ingin tetap suara saya ada di email kamu setiap hari selama 30 hari pada saat itulah saya akan memberikan penawaran spesial kepada kamu untuk melanjutkan dengan harga spesial audio motivasi dari saya, Aryan Surya sudah siap menjadikan saya sebagai sahabat kamu setiap pagi, setiap saat kamu berkendara mendengarkan suara saya, setiap saat kamu berjalan mendengarkan motivasi kepada saya, Silakan daftarkan diri kamu segera dan lihat hasilnya, lihat hasilnya, dan rasakan bedanya. Saya Arya Surya dari Pagar Kehidupan, senang rasanya menjadi sahabat kamu, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.